Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdallillah Nahmaruhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min surur ampusina Mayyakdillahu pahwal muhtadi wa muhidilu pahula ikakumul khasirun Asyadu ala ilaha illallah dahula syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduh wa rusuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala hajan nabil karim Wa la alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Fakat kalau taala, kita bilkari, maunju bilai mina saya rajim, ya rajin nama nutakullah katu kati, walatamutuna ilawanto muslimun. Sedar kalajim. Akhir pula, wahokutipila yang sama-sama uh, mengharap perih Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah pada yang soal hari ini uh, kita kembali memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah kerapi atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah kepada kita. Nikmat yang paling uh, apa banyak yang kita rasakan adalah ya. nikmat yang paling kita banyak rasakan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat iman. Akhirnya, Rohimakumullah yang sama-sama mengharapkan darul Subhanahu Wa Taala, kita pada suatu hari ini membahas satu tema yang uh, sering kita dengar, tetapi orang tidak tertarik untuk berada di jalan ini, yaitu nikmatnya kita berada di jalan dakwah. Kenapa? Uh, karena Jalan dakwah ini adalah jalan yang di jalan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ni'amillah yaitu banyak nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang pertama yang akan kita dapatkan waktu kita berada di jalan dakwah itu kita akan terlibat dalam uh, proses amal ma'ruf nahi munkar. Dan tidak ada satu kemuliaan atau satu keberuntungan kata Allah Subhanahu wa taala saat kita berada di proses di mana proses tadi itu kita turut serta membangun peradaban menyelamatkan hidup manusia itu menyelamatkan satu orang hidup manusia itu sama menyelamatkan seluruh hidup manusia. Jadi kalau ada orang satu orang manusia yang tadinya mestinya masuk neraka terus kita dakwahi dia tidak dia tidak masuk neraka gara-gara doa kita atau dia taat kepada Allah gara-gara doa kita maka sama saja kita menyelamatkan seluruh hidup manusia. Apalagi hari ini kerusakan di mana-mana merajalela berbagai macam paham kesesatan. Berbagai macam aliran-aliran yang akan merusak akidah generasi muda. Berbagai macam orang-orang yang ingin merubah apa yang merubah dan merobohkan akidah Islam, maka kalau kita terlibat di dalam gerakan di mana gerakan tadi itu memperbaiki yang rusak, maka tentu kita akan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita dengan jalan itu dijaga iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Karena ada ayat yang mengatakan, e, masa sih kalau kita berada di jalan dakwah, kemudian kita nyuruh, nyuruh orang e, berbuat kebaikan, tapi kita sendiri lupa pada diri kita sendiri. Coba dibuka surat Al Baqarah, <tuh> ya, surat kedua bunyai ayatnya Atak nurunan asabil biri watansau nampus na wa antum tazulna kitab. Kalau tidak salah itu surat ayat 41 satu. Pasat 1, pas 4, 2 Udah ketemu lho yang punya teh. Atak murunan nasabil birri watan sauna Iya Atak murunan nasabil birri Kamu suruh manusia ya kan? Empat berapa? Empat-empat ya Silakan baca ya. Ayat 4, jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita ataqmuruna ataqmuruna nasabil bir wa tansaw anfusakum antum tadsurrul kitab. Kamu suruh manusia berbuat baik, tapi kenapa? Ya kan kamu melupakan diri kamu sendiri. Jadi kalau kita berada di jalan dakwah ini, kita akan ikut serta bagian daripada kebaikan karena jalan dakwah tadi itu yang akan mengontrol kita gitu. Yang akan mengawasi kita. Kita kadang-kadang masih berada di jalan dawa aja masih suka tergelincir, ya, terpeleset, tergoda, terseret. Apatah lagi kita benar-benar nggak ada berada di jalan dawa, maka nggak ada hafiz Allah, ada penjagaan Allah untuk diri kita, lepas begitu aja loh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka. Keberuntungan yang pertama yang kita dapatkan Waktu kita berada di jalan dakwah ini Kita mendapatkan pengawasan langsung Lewat jalan dakwah itu sendiri Juga ya Ayat yang lain kita bisa buka Surat As-Sobh ayat 3 Kaburaw maktan indah laya antakul Ya yalajina amanu Ayat 2 dan 3 Surat 61 Surat 61 jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa keuntungan atau fadail kita di jalan dakwah ini yang pertama itu adalah tadi kita mendapatkan keuntungan karena nikmatan. Pertama kenikmatan yang pertama tadi itu sebuah akzamun ni'amillah. Sebuah nikmat yang sangat besar, nikmat Allah yang paling terbesar. Kita bisa dikontrol di jalan dakwah ini. Dengan kita ngajarin orang akhirnya kita dengan sendirinya mengajari diri kita sendiri. Rada ya, tadi. Yah, ya lagi nama di mata kulit lah malah tapalor. Ya kan. Jadi dengan kita ngajarin istri, dengan ngajarin orang lain, maka sesungguhnya pada dasarnya kita tengah mengajari diri kita sendiri. Itu loh, enaknya tu di jalan dakwah. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang lain kadang-kadang nggak -kadang nggak nggak bisa mengangkat diri kita sendiri, ini bisa mengangkat diri kita sendiri. Maka dia disebut dengan satu itu akjumu ni'amillah. dan ini Tuh. enggak enggak enggak semua orang enggak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu Wataala berada di jalan dakwah dan kalau dikatakan jalan dakwah itu bukan berarti hanya pekerjaan penceraa mah aja enggak cerama itu bagian daripada dakwah dakwah ini yang kita lakukan membangun rumah tangga membangun perekonomian umat Ya kan? Menyadarkan pilihan umat yang hari ini begitu bertebaran yang membingungkan. Ya. Sekarang ada kan pembicaraan sudah mulai di WhatsApp, udah enggak usah bawa-bawa aga bawa bawa agama. Kalau bergaul udah enggak usah bawa-bawa bawa agama. Kalau kita mau milih suami enggak usah bawa-bawa bawa agama. Kalau kita mau bisnis enggak usah bawa-bawa bawa agama. Kalau kita mau milih pemimpin enggak usah bawa-bawa bawa agama. Katanya saya balik lagi kalau ente meninggal jangan bawa-bawa agama. Jadi walaupun ada orang yang bilang kalau hidup jangan bawa-bawa agama waktu dia meninggal jangan disolatin, jangan bawa-bawa agama. Ya kan gitu kan. Bisa enggak mau enggak dia gitu kan? Ya kan. Ya enggak apa-apa, tapi Tete, Bapak ente kalau mati jangan disolatin, enggak usah didoain. Dido kalau Bapak hidupnya enggak bawa-bawa agama, mati juga jangan bawa-bawa agama. Ya alan aja sendiri gitu kan. Enggak ah, mungkin. Nah, makanya hari ini nih yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita apa memahami kembali bahwa jalan dakwah ini bukan jalan yang susah gitu. Kedua, di jalan dakwah ini adalah jalan di mana Allah memberikan keberuntungan dan kemenangan. Kemenangan itu luar biasa, bukan kemenangan hanya dunia dair. Kemenangan di dunia itu kita bisa mem apa mempengaruhi mem mem orang berada di jalan dakwah andai pun kita tidak ada orang yang ikut jalan dakwah kita kita mati dia ya kan kita mati di jalan dakwah matinya kita aja udah mati dalam keadaan pisah bilina kita dakwah nih sampai suara serak-serak sampai jenggot kita udah dari hitam ke kuning ke putih lagi kagak ada orang yang mau dengerin nggak ada orang satupun yang mau turuti dakwah kita nggak berarti kalah enggak karena hakiki kemenangan itu bukan hanya di dunia kalau kepikir enggak nak generasi muda ke depan ini ni, kalau kita diam ni cuek ni terhadap kepemimpinan, terserahlah ini negeri siapa aja ke presiden ni, terserahlah hari ini siapa ke gubernurnya. Kepikir enggak? 10 tahun yang akan datang enggak ada masjid, 10 tahun yang akan datang tidak ada lagi ada pengajian, 10 tahun yang akan datang nanti sulit mencari pengajian-pengajian yang Quran Sunat. Apa yang mau kita tanya nanti? Eh, apa yang mau kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wataala kalau Allah tanya itu semua kepada kita? Jangan hanya berpikir kepada kita, pada generasi kita dong. Kalau orang-orang dahulu mikirin dirinya sendiri aja gak ada yang mau berjuang Tapi mereka tidak Mereka tidak mau memikirkan dirinya sendiri Mereka mau memikirkan bagaimana kepentingan orang lain Walaupun belum tentu mereka menikmati apa yang mereka perjuangkan Tapi mereka merasa yakin anak cucu mereka nanti akan menikmati apa yang mereka perjuangkan Mesti kita berpikir seperti itu Jangan ah percuma kita baik-baikin orang kayak begini Gue belum tentu kita nanti menerima hasil Bukan itu urusannya Nah Maka peralatan itu adalah kita memperoleh kemenangan Coba untuk buka surat Al-Imran Surat ketiga ayat 104 ya. Ayat ini mengandung sigot Amr Sigot Amr itu tidak fiil Amr Tapi dia mengandung fiil Amr Fiil Amr itu kan dalam bahasa Arab artinya perintah Perintah itu dalam kajian usul Fikih itu ya, ada kaidahnya yang disebut dengan yang namanya perintah itu wajib. Wajib itu sesuatu yang mesti kita kerjakan. Kalau ditinggalkan berdosa. Jadi wajib hukumnya, parduain hukumnya itu. Membuat satu gerakan, satu komunitas di mana ada komunitas dakwah. Dia bukan pardu kipaya. Dakwah itu bukan pardu kipaya, parduain. Kalau pardu kipaya itu satu ke kewajiban yang bila sudah dilaksanakan orang-orang lain maka kita tidak terkena dengan kewajiban tadi. Paling contohnya yang paling gampang lah sholat jenazah. Tapi sebenarnya parukipaya itu bukan sholat jenazah aja, pilot harus ada pilot Islam. Selama belum ada pilot Islam maka wajib kita mengadakan orang Islam yang menjadi pilot. Tapi kalau sudah ada orang yang menjadi orang yang menjadi pilot maka kewajiban tadi tidak menjadi wajib aja, tapi wajib parukipaya. Orang Islam juga ada yang ngerti nuklir, wajib hukumnya, kalau tidak ada kita berdosa semua. Itu kalau saya baca pengertian, kalau kita contohnya pardu'ain pardu'kipaya, sholat jenazah doang. Kalau dakwah tidak pardu'kipaya biar setiap hari ada ustadz yang mengajarkan di sini kita menjadi wajib setidak-tidaknya kita menjadi wajib untuk saudara-saudara kita atau keluarga terdekat kita untuk menjadi seorang dai seorang ayah dai untuk ibunya untuk istrinya dan untuk anaknya seorang suami dai menjadi seorang ibu dai untuk anaknya seorang pemimpin dai untuk yang bawahannya. Jangan sampai nanti begitu anak kita nanya, "Ma, hukum LGBT apa?" Ah, tawa gelap lu gitu-gitu, udah kita nanya-nanya lagi lu. Ingatan kan kita mau anak kita pintar. Ya. Kelebihan ulama-ulama salafu saleh itu, rumahnya bukan hanya tempat tidur, tapi rumahnya menjadi tempat ilmu, menjadi dibangun peradaban. Jadi anak, istri, suami semua terlibat menuntut ilmu di rumah itu. Ayahnya baca kitab ini, ibunya baca Quran, anaknya baca kisah-kisah Islam. Aduh, itu mestinya gitu. Jadi setiap setiap rumah tangga Muslim itu muncul jalur-jalur dakwah. Okay. Imam Sapi itu sepuluh tahun, enam tahun apal Al Quran itu ibunya. Ibu saya itu ayahnya sudah lama meninggal, ibunya yang mendidiknya itu. Ibunya dia bagaimana ibunya ya kan. Ana ibunya Imam sampai mau hafal Quran. Ya ibu kita jarang ada ngapal Quran mereka. Ya <guluh> ibu kita apa <guluh> Ya kita enggak boleh nyalahin dong, mama saya enggak hafal Quran enggak enggak. enggak, enggak sekarang kalau kita pengin punya anak hafal Al-Quran, kita harus hafal Quran lebih dulu. Atau se tidak tidaknya kita berupaya berusaha untuk menghafal Quran. Baru nanti anak kita punya kemampuan untuk hafal Quran. Ini pengen anak punya punya hafiz Quran di rumah, tapi ibunya enggak ada upaya keseriusan untuk menghafal Al-Qur'an. Inilah nikmatnya di jalan dakwah. Enggak ada matinya. Pokoe waltakum mingkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruuna ma'ruf. Jadi jalan dakwah itu adalah jalan yang dimana kalau kita terus berada di pada jalan itu bertaburan kemenangan-kemenangan ulaiika humul muflihun kita termasuk orang-orang yang beruntung. Andai pun kita mati tergolek tergeletak di jalan dakwah bukan kerugian. saada dunia wasada di akhirah saada di dunia itu satu kebaikan yang kita tebarkan kepada orang dan kalau itu dijalankan maka kebaikan akan mengalir terus kepada kita salah satu di antaranya ada al ilm yang ta'abbad kita kan enak kalau punya banyak murid kemudian murid-murid kita mengamalkannya waduh Imam Tobari itu lahir pada tahun seribu enam ratusan berapa gitu ya kan sampai sekarang itu kitab Tobari masih dipaca, tafsir Tobari itu masih dibaca. Nikmat nggak tuh Imam Tobari-nya mau udah meninggal kapan tahu, udah berapa tahun yang lalu. Begitu kita baca kitab tafsir Imam Tobari, maka Imam Tobari mendapatkan pahala sudah kotor jaria dari ilmu yang gede yang ditinggalkan kepada kita dan kita pelajari. Kita belum meninggal, tapi enggak ada satu kitab pun yang kita miliki. Apalagi kalau kita meninggal, enggak ada gak ada peninggalan sama sekali. Nah, peninggalan kita ini nih, ini nih, masjid ini nih, Al-Ikhwan ini, ini, kajiannya. Kalau kajian ini berlanjut antum pelihara, kita boleh meninggal tapi ini terus nanti ada orang mengaji di masjid ini menggunakan nama Al Malik maka antum semua itu akan mendapatkan yang pernah datang, apalagi yang pernah Dawuro. Pokoknya yang, yang yang ada terregistrasi namanya aja dicatat oleh malaikat. Bagian walaupun enggak ada kartu anggotanya. Ya kan? Nikmat nggak tu? Ketanya udah kemana-mana, kitanya udah meninggal, tapi ada orang kemudian, oh dulu dulu ada pengajian tuh ahad sore, pengajian ini diteruskan oleh generasi selanjutnya, maka generasi selanjutnya itu mendapatkan kebaikan dari kita, dan kita dapat kebaikan dari generasi yang melanjutkan apa yang pernah kita lakukan. Pasif, pasif apa ya, namanya pasif income. Kita kadang-kadang mau duit aja sih yang pasif income, tapi kalau pahala kita kurang tertarik ya. Kita kalau akhirat pahami minimalis, sekedarnya aja, asal ada. Tapi kalau gira nurusan -gir dunia kita, wah maksimalis ya kan. Gaji aja gak cukup, harus proyek, proyek gak cukup, harus bisnis-bisnis gak cukup, harus investasi. Investasi aja gak cukup, harus lah Ya kan Kalau perlu duit diputer katanya, kayak gansing. Ya kan. Ah, kalau begitu tuh orang nyari duit tuh kan? Ya kan siang malam, malam siang, Tidak ada capeknya. Ya kan. Rugi rasanya kalau kayak Tapi kalau gerundusan akhirat kita tidak merasa ke kenikmatan, maka Allah Ta'ala bilang, "Wa taqum minkum ummatun ilaahi ya'muruuna bil ma'ruf" Kalau kalian terlibat di jalan dakwah ini aktif kemudian orang tadi itu kalian menjadi bagian daripada penyeru kebaikan dan kalian menjadi bagian penghambat kemungkaran. Allahu akbar. Kalian menang kata Allah. Kalian sesungguhnya orang yang beruntung kata Allah. Ulai ka umul Kalian hakikat yang beruntung tuh kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama salafus soleh itu berdarah-berdarah kakinya dia tidak pernah Kamu meninggalkan jalan dakwah. Hmm. Ara. Sama orang kalau mencintai itu total gitu. Coba antum mencintai istri antum, pusing kayak apa juga. Bang, aku mau ini, Bang. Ya. Aku sebenarnya sakit tapi untukmu apa sih yang tidak wui ini lagi masih baru ya kan. Nah, ada orangnya, ada ada orang. Ya oh, ya aku pasti baru ya. Kan? Iya. Iya. Hai, seperti Totalitas. Rasul itu enggak ada enggak ada ceritanya Rasul mau nabak Rasul itu sakit kayak apapun ya kan. Karena para sahabat juga mengerti benar kemenangan, kemenangan sudah menanti di depan pelapak, di mata kita. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, kalian kalau kata cuba kita buka lagi, kita akan menjadi orang yang terbaik. Ya kan? Surat al-Imran ayat 110 sepuluh itu. Ya, yeah, surat ketiga ayat 110. Yang ketiga ini, ya kan kita menjadi yang terbaik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan. Bahwa begitu kita berada, kalau kita mau menjadi orang yang berterbaik, ya kan, menjadi kuntum wa umat, kita harus terlibat dari gerakan proses pengawalan manusia. Dari pekerjaan-pekerjaan yang ma'ruf dan kita harus berada di ujung terdepan, penghalangan terhadap segala macam kemungkaran-kemungkaran. Baru kita termasuk orang yang terbaik. Kuntum ayah umat, ukrinya terinna, bil malu, watan hau lah ane Jadi yang terbaik itu bukan orang yang terbaik itu di hadapan Allah bukan orang yang banyak hartanya. Orang yang terbaik itu adalah orang yang terlibat dalam proses pengajakan manusia untuk terus berada di jalan yang benar. Karena manusia yang diajak ke jalan benar aja manusia belum tentu mau apalagi kakak diajak ngaji yang tiap hari kita undang, yang kita SMS aja kita undang ya kan. belum tentu datang ini antum datang bukan karena undangan, bukan karena SMS tapi karena Allah pilih antum semua bukan karena anak itu dahsatnya jalan dakwah itu pilihannya ya kan kita berada di jalan yang terbaik kata Allah kalau kita mau turut ini semua. Uh, satu tetes darah yang tertumpah, satu keringat yang tertetes, satu, semua itu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Falahum ajrun ghairu mamnun. Enggak ada tuh di dalam Islam itu kerugian. Semuanya akan diganjar dengan balasan yang seperti air yang tak putus-putus ajrun -putus. ghairu mamnun maka jangan pernah takut berbisnis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan dakwah ini mega proyek loh. Ya. Tentara-tentara Allah mujahid-mujahid dakwah itu ya kan jahat itu ada berhentinya tapi kalau dakwah tidak ada berhentinya. Wah nggak, jalan dakwah itu luar biasa akhir. Ya kan kunteri rohumat, uchrizatulinas, takmurunabilmaruf, bangunin di sini sholat malam itu juga dakwah. Nahan cemburutnya istri. Dawa kita nggak marah-marah kita, apa nggak sakit hati kita di cemburut itu. Tapi kalau kita, ah, ini lagi dawa kita, ini lagi diuji kesabaran. Di mana aja. Dan yang paling nikmat lagi katalah, ini adalah ahsan amala. Ini adalah amal yang paling terbaik, amal yang dilakukan oleh para para rasul. Dan kalau mengatakan enggak ada perkataan dan amal yang paling baik setelah orang berada di jalan dakwah surat fusilat 41 ayat 33 waman ahsanu kaulamimanda' ilallah benar tak ayatnya? Waman ahsanu kau lami mandaa ilallah wa amil asalian wa qala innani min al muslimin. Gak ada perkataan yang lebih baik Waman ahsanu. Kita kan sudah belajar ahsanu itu isi mubalaghah, Hasan baik, ahsan lebih baik. Siapa sih kata Allah orang yang lebih baik yang pekerjaannya perkataannya memanda'ah. Orang-orang yang mengajak ilallah kepada Allah, waamilah dan dia terlibat di dalam amal-amal soleh tadi, amal-amal dakwah tadi, wakala dan dia berkata innani min muslimin, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang menyerahkan diri, tidak ada yang lebih baik dari ini semua di hadapan Allah. Ini luar biasa, ya kan? Jadi alangkah Indahnya, alangkah nikmatnya saat kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di jalan ini. Ini bukan sekedar penawaran biasa, tapi ini adalah merupakan ni'matillah. Nikmat dan anugerah Allah yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita agar kita selamat dari segala macam kehancuran. Karena dakwah itu adalah harakatul inkaz, gerakan penyelamatan. Dakwah itu harakatul teringkas, gerakan penyelamatan. Dengan dakwah orang diselamatkan dari murkanya Allah, dengan dakwah orang diselamatkan dari marahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pen para Nabi dah untuk mengingatkan dan jangan sampai kalian nanti diajap. coba buka surat Al-A'raf ya, kata ayat 59 Bagaimana kekhawatiran Nabi Nuh alaihi salam terhadap uh, Nabi Nuh salam terhadap umatnya. Aku takut kalian nanti kena azab yang pedih Ayo dong, dakwah ikutin dakwahku. Benar enggak? Surat Nuh surah ayat surat, eh, surat Al-Arab. Ayat yang ke-59. Di mana Nabi Nuh mengajak dakwah kepada umatnya. Takut nanti umatnya itu terkena ajab yang pedih. Eh, ajab yang besar. Yaumin azim. Iyalah. Oh. Baca ji. Lakat <tok> arsalna Nuhan ila kaumihi. Faqala ya kaumihi. U'budullaha ma'lakum min ilahin gairuh. Inni akhabu alaikum ajaba yaumin azim. Jadi dakwah itu adalah harakatul inkas. Jadi kalau ada orang yang ngajak kita ngaji, pada dasarnya orang itu mengajak kita ke jalan keselamatan akhi. Kalau ada orang yang mengajak kita ke jalan dakwah, pada saat, pada akhirnya orang itu mengajak jalan keselamatan. Karena dakwah ini pada kita harakatul inkas, gerakan penyelamatan. Negeri ini kalau nggak ada dakwah Islam sudah lama terpuruk, sudah lama tenggelam sudah lama ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ajab tapi karena ada dakwah dakwahlah maka kemudian kan ada gerakan selamatkan Indonesia dengan dakwah iya gak main-main loh pekerjaan dakwah ini kerjanya gak main-main hasilnya juga bukan main-main surganya Allah kan sekarang ada istilah begini kerja main-main gajinya nggak main-main tapi ada kerja apa kerja yang nggak main-main gajinya main-main gitu nah, ini kayak para penyanyi kan kerjanya main-main tapi gajinya nggak main-main guru ngaji tuh guru ngaji di kampung-kampung tuh yang mengajarkan eh guru ngaji di, di di atas pegunungan di balik pulau yang terpencil yang cuma bergaji Sebulan 250 ribu itu pekerjaannya gak main-main loh. Ngajarin anak kita ngaji. Ngajarin anak kita ingin menyelamatkan ke akhirat. Tapi gajinya main-main. Gak cukup untuk beli es. Gaji 250 ribu cuma berapa kali isi paket combo Udah hilang. Bayangin. Guru ngaji ya, kaki nggak nggak bisa ngisi tiga kali paket kum kumbo internetan untuk FB apa eh, guru ngaji di kampung soalnya mau udah nggak pikir FB nggak pikir apa udah ustad ya kan saya punya punya teman itu ahli kalau anak ke Jakarta anak nggak minta duit antum kata dia anak bilang amang ada apa antum kan sering beli majalah antum kumpulin majalah-majalah sabili antum kumpulin buku-buku Islam kasih ke anak di itu lebih berharga dari anak karena anak dapatnya ini, ini luar biasa susah dan nggak mungkin anak bermimpi untuk beli buku, nah ya, itu, apalagi kayak kita top, apa IBF harga bukunya 120 ribu, ya, mila judulnya aja ya kan tafsir Ibnu tiga 30 juz 600, kata dia berapa kali ceramahan gue lah, baik. Ya. Dan nggak kayak kita kalau kita satu Cengkareng Muria satu sejalan Kalimantan Bro kalau dia mau ngajar nih Pak Jaksa nih oh, Pak Jaksa nih udah saya muri cerita benar ya, kemarin ketemu ibunya nih Pak Jaksa jual udah nggak saya Pak Jaksa nih. Kalimantan nih, Bro ya kan kalau dia mau ngajar Subuh kalau dia, dia, dia mau ngajar Juhur dia berangkat Subuh lagi sepeda Ya kan. Nanti pulangnya dia ngelihat ada kebun-kebun ya kan yang itu dia ambil daun-daun. No, no. Ente mau tahu oh, bagaimana guru di Mentawai waktu ngambil gaji di Padang? Dia cuma ngambil muka paat 350 ribu, Ongkosnya itu naik kapal itu sebenarnya lebih daripada itu. Tapi kenapa dia bisa? Dia dapat tumpangan dan rayan. Nah, sepanjang perjalanan tuh dari Mentawai ke Padang tuh dia mancing sampai di Padang dia jual tuh ikannya tuh. Oke, oh, begitu tuh maka jarang ada akhwat kalau dulu apa ini uh, uh, misalnya ada akhwat mau di apa apa ditarufin sama ikhwan. Kerjaannya apa itu Ustaz? Dai. Aduh gimana ya Ustaz? Aduh. Karena sekarang udah gini-gini. Gini. Kenapa antum kalau dai? Aduh gimana ya? Ibu saya kurang suka kalau kawin sama ustaz bilang. Emang kenapa? Rasa-rasanya nanti cuma dikasih kertas kitab Quran Anisa doang gitu ya. Iya memang enggak Dulu saya waktu ditanya oleh mertua saya saya jawab bukan pekerjaan saya apa, ya kan. Saya bilang saya tantang lagi balik. Ibu mau tanya penghasilan apa pekerjaan. Wah, mertua saya bingung, maksudnya apa? Ada orang yang berpekerja tapi belum tentu berpenghasilan. Wah, manggut-manggut, orang ampun kan. Kalau saya harus harus pinter kalau saya, dah tapi ada orang yang tidak punya pekerjaan, tapi dia punya penghasilan. Saya termasuk di antaranya tidak punya pekerjaan tapi punya penghasilan. Woah, kita nggak bohong, nggak disebut nominal. Kalau penghasilan mah ada aja, pekerjaan kagak ada, penghasilannya juga ya, kagak ada. Ya. Sekarang orang berpikir mau pekerjaan apa penghasilan? Penghasilan iya, penghasilan ya. penghasilannya kan. Anak-anak mengajar -anak apa mengajar, mengajar tapi ko dia guru ngaji, iya penghasilanan lah, guru ngaji. Ya kan? Jadi nggak usah takut sama rezeki Allah. Ya kan? Antum lihat ya kan? Tapi lihat mereka berada di jalan dakwah, mereka itu semua luar biasa ya kan? Kita mesti bersyukur karena tidak ada ustadz-ustadz yang di balik kampung di balik apa ustadz-ustadz. Uh, hidayah, usah-usah yang dilempar di, di, di, di dalam pedalaman, usah-usah pengajar umat dengan ini, ah oh, udah lama negeri ini sudah tidak dapat perlindungan dari Allah, doa mereka lah, sholat malam mereka lah, lindungan air mata mereka lah, istiqar mereka lah, yang kemudian menjaga ini Indonesia. sekali ke gunung tambak bagaimana ya kan, mereka membina para santri ya kan. ada kan mahasiswa-mahasiswa S1 dewan dakwah itu dikirim ya kan tahu begitu berhasil dia ya kan ya, apa nanam bayam wow berjibaku kalau dakwah di Jakarta ini masih dakwah kep salon masih dijemput ya I mean, good day itu karena, sekarang udah ada peningkatan 2016, karen kopi, karen gudein, nah, air putih, itu mana, dalam dakwah, itu, iya, iya, dalam dakwah, ya. coba lah, itu. mana pernah dakwah luar biasa, anda pernah, uh, apa, kul, apa, uh, sholat idul fitri itu di monokwari? 2.500 orang itu, hampir tiga ribuan orang dari pelosok-pelosok itu apa memenuhi lapangan sepak bola cuma hanya ingin mendengarkan dakwah dari Jakarta mereka bilang, kami ini jarang Pak dapat dakwah yang informasi seperti ini coba saudara-saudara antem itu, dikita ngaji kayak begini banyak kalau antem keirian jaya Jalan dakwanya itu lima jam naik ke atas ngaji cuma 30 puluh menit jalannya lima jam capek jalannya, ya kan. Barakallamualaikum warahmatullah. Uh, udah jam sembilan malam semua nyamuk ya yang namanya di Papua, bu, udah pakai tarbiyah segini segini bos, cah tu meriang langsung. Kata dia ada si Ustad yang bisa nangkalnya lemak babi, masya Allah. Oh, oh, oh. Ana bilang, kok dia tu orang itu nggak pakai baju, nggak apa-apa tu. Kata pengurus majitnya, dia pakai lemak babi, pak pa Ustad. Oh, Ustad mau? Oh, janganlah nak bilang. Yangin. Wah, gawat juga dia bilang. Tuh. Di, di Monokwari itu, belum lagi di Tobelo, kita harus naik perahu berjam-jam tu di Muara, yang buayanya masih ada. Benar-benar ada buaya. Orang ada ombak begini kita udah kita bilang, astagfirullahalazim ya Allah kalau mati udah silakan ci. Jangan kan orang kita aja udah istipernya aja udah bagus banget. Astagfirullahalazim. Lah. Gilah, gila. oh masih ada lagi airnya ci. Hujan ya begitu. Tapi sampai di sana Pak Ustadz Pak Ustadz ya kan. Lo sendiri anak-anak Papua ya, kan. Betah mau itu betayakan mulangis nggak kita waktu dia pakai kaos ditutupin kepalanya pakai kaos kenapa nona pakai kaos kayak begini ya kan tara ta, tara tara tara jilbab ustad ini jadi dia pakai ini ka, baju kaos itu dijilbabin ya Allah ya kan? ini jalan Allah masya Allah ini ya, luar biasa ki jangan pernah mau mundur dari jalan ini ini jalan akan mengantarkan gua ke nikmatan yang luar biasa Terus, apa lagi? Terakhir ini, yaitu bagaimana kalau kita berada di jalan al-hayatul zayyid yaitu kehidupan yang zayyid kehidupan yang jayid itu kehidupan yang bagus, kehidupan yang, yang indah kehidupan ini temukan keberkahan al-hayatul baraka, hidup itu temukan keberkahan Pertama muncul kalau kita berada di jalan dakwah Ridha Allah Siapa sih orang yang enggak mau hidupnya itu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa dalam surat Al-Baqarah, coba antum buka surat kedua, ayat yang ke-207. Wa minan nasi maya yatagho. Ya kan? Ada di antara manusia yang kemudian mereka mencari ridho Allah Subhanahu wa nasi mayasri. yasri. nasi mayasri yasri nafsahu bi tira amr doti la wallahu ra'um bil ibad. Ya, ada di antara manusia, mereka hidup itu mencari rida Allah Subhanahu wa Ada kenikmatan yang paling nikmat itu kita hidup di, jama, di bawah rida Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalau sudah rida, apanya kita inginkan dikasih Allah Subhanahu wa Buat apa kita punya kekayaan tapi Allah enggak rida? Orang orang baru salam sama rida irama, bangganya bukan sama rida Allah, akhir rida Allah. Adoh ridho irama mah jangan nanti cari-cari. Pala sakitnya tuh di sini nanti ente dikecewain sama ridho irama. Carilah yang biasa-biasa aja ridho irama atal kanteng. Yo ya, udu, kalau orang kalau hidup cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Ya, Hidupnya penuh dengan kenikmatan, enggak ada yang sia-sia. Diamnya zikir, kalau ngomong jadi ibadah dakwah. Marahnya sama istri jadi nasehat. Semuanya jadi amal ibadah. Dan katalah, bukan hanya ridolah, tapi hayatan taibah. Hidupnya makin lama, makin taibah. Makin taib, makin baik, makin berkah. Taib itu kumpulan kebaikan. Surat 16 S97. Surat 17 S97. Orang susah didik anak, dia gampang Kalau kita mengerjakan dakwah di jalan Allah Atau kita beramal soleh di jalan Allah Man amila salihan min jakarin aw unsa Siapa aja yang beramal soleh Dari laki-laki atau -laki perempuan Dan dia beriman kepada Allah Pala nuhianna hu hayatan taibah Pastilah orang yang beramal salah dan dilakukan dengan penuh keimanan kepada Allah aku akan berikan kepada mereka itu kehidupan yang ayatan hayatan tiba, kehidupan yang tayyib tayyib tenterang tidak sulit-sulit banget orang jungkir balik mikirin kehidupan dan masih bisa ketawa-tawa ngaji Orang udah gak ada senyum lagi. Orang, orang udah stres. Orang ngantung liat orang di pasar tanah abang. Orang ngantung liat orang perayaan karyawan itu. Udah mengerut. Tanya ibu-ibu yang punya anak sekolah yang tidak pakai, hidupnya gak pakai agama. Lalu tanya. Dari jauh juga. Gimana bu? tapi antum masih bisa Allah. bahkan ada diantara antum yang masih bisa bersedekah kepada orang tua masih ada waktu untuk sholat malam, ada orang kerja 24 jam, 3 shift kerja jangankan sholat malam, subuh aja enggak sempat, antum masih bisa berjus-jus baca Quran, apa ini enggak keberkahan apa Cobalah ber, berpikir yang lebih panjang lagi ini janjilah masyaallah wala najjiyannahum adrahum biahsani ma kemudian Allah akan terus menambah najjiyannahum menambah ganjaran apa yang pernah mereka lakukan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka mengerahkan itu ditambah lagi, kalau mereka melakukan itu, ditambah lagi, kalau mereka tambah gaya di jalan dakwah ditambah lagi, kalau mereka bersungguh-sungguh ditambah lagi, terus, terus terus terus terus tambah. Tanpa kita sadari, kemudian jalan dakwah tadi itu akhirnya membentuk si bego dan jalan dakwah tadi itu juga membentuk rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mau dakwah Karena rumah tangga kita terseret dan ter ada di bar di jalan dakwah. Ini saja yang bisa saya sampaikan antara kita mau maghrib. Kalau ada yang mau bertanya kayaknya masih belum tuntas satu kali pertemuan lagi sih ya. Kita besok ulas lagi. Besok kita akan apa sih yang Hayatan Thaibah tadi itu apa semuanya. Ada yang mau bertanya? Waqtilah wa akhilah. Heeh. Cukup ya. Taib Mudah-mudahan